Lalu kemenya. Kenen. Mana sernya? Melawan interpretasi otomatis. Jangan katakan pada dirimu sendiri lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan. Kamu mendapatkan bahwa seseorang berkata yang jelek tentang kamu. Ya, hanya ini kabarnya. Kabarnya tidak berkata bahwa kamu sudah dilukai, dicelakakan, Harmet. Saya melihat putra saya sedang sakit tapi tidak sedang terancam jiwanya. Karenanya tetaplah fokus pada impresi pertama, fakta objektif dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu. Marcus Aurelius, Meditations. Mempelajari filosofi teras menyadarkan saya bahwa banyak dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis, representation atas sebuah kejadian, peristiwa Ada kejadian yang tidak enak menimpa kita, maka kita secara otomatis merasa dizalimi, diperlakukan tidak adil, ditimpa bencana, dihina, dan lain-lain, dan akhirnya emosi negatif pun menyusul, yaitu jadi merasa jengkel, marah, takut, dendam, cemburu, putus asa, dan lain-lain. Coba perhatikan kalau lain kali kita berkeluh kesah. Sering kali keluh kesah keluar segera setelah terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, saat kita kehilangan uang Dikecewakan orang, stuck di kemacetan jalan, atau kuota data habis, maka dengan cepat kita mengomel karena interpretasi kita, ingat perkataan epiktetus bahkan bukan hal, peristiwa itu sendiri yang membuat kita cemas, khawatir, tapi interpretasi kita. Ini yang saya maksud dengan respon otomatis. Begitu ada pemicu, trigger, interpretasi otomatis muncul, diikuti dengan emosi. Kurang lebih, bagannya akan seperti ini. Peristiwa, IMPRESSION, tanda hubung lebih besar dari interpretasi otomatis tanda hubung lebih besar dari emosi negatif. Inilah yang dimaksudkan oleh Marcus Aurelius bahwa kita sesungguhnya memiliki kendali terhadap rasa cemas, khawatir, dan emosi negatif lainnya, yaitu jika kita bisa mengendalikan interpretasi secara aktif. Dengan demikian, kita bisa menginterpretasi sebuah peristiwa secara rasional, sesuai dengan natur manusia untuk menggunakan nalar kita. Jika kita tidak menggunakan nalar Maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Bagaikan kucing yang dipegang oleh orang tidak dikenal, Maka secara insting kucing tersebut berniat mencakar Karena menganggap orang itu sebagai ancaman. Dalam filosofi teras, Representation atau interpretasi kita akan sebuah peristiwa Tidak harus terjadi secara spontan tanpa diperiksa, eksamin. Jika mau, sesungguhnya kita mampu memeriksa sebuah peristiwa Dan kemudian memutuskan makna apa yang ingin kita berikan. Contohnya adalah pengalaman pribadi saya sebagai berikut. Di awal buku saya sudah bercerita bagaimana setelah mempelajari stoicisme saya menjadi jauh lebih sabar jika terjebak kemacetan dan tidak marah-marah gak jelas lagi. Dulu, saya selalu mendapati situasi saya seperti ini. Peristiwa terjebak di kemacetan tanda hubung lebih besar dari interpretasi otomatis, saya buang-buang waktu di sini. Saya terpenjara, tanda hubung lebih besar dari emosi, negatif, marah. Kesal, frustrasi. Setelah membaca quote Marcus Aurelius di atas, saya jadi sadar bahwa saya tidak harus marah jika terjebak kemacetan. Jika saya mau meluangkan sedikit waktu saja untuk berpikir, saya mampu mengubah interpretasi atau persepsi otomatis ini. Saya mencoba menerapkan prinsip ini ke diri saya sendiri, dan sekarang saya tidak marah-marah lagi ketika terjebak kemacetan. Proses berpikir saya menjadi sebagai berikut. Peristiwa terjebak di kemacetan tanda hubung lebih besar dari interpretasi rasional, saya bisa memakai kesempatan ini untuk membaca e sehingga macet ini menjadi kelas kesempatan belajar tanda hubung lebih besar dari emosi, positif, tenang, terinspirasi untuk membaca. Sekarang, kemacetan tidak lagi secara otomatis memicu rasa amarah atau frustrasi, dan semakin sering saya berusaha mengendalikan pikiran saat terjebak kemacetan, semakin terasa mudah bagi saya. Bagaikan latihan mengangkat beban, semakin sering dilatih, maka beban yang sama makin lama akan makin terasa ringan. Begitu juga halnya dengan mengendalikan interpretasi, makna, value judgment sebuah peristiwa, semakin sering maka akan terasa semakin mudah. Sekarang, terjebak dalam kemacetan sudah tidak lagi membuat saya gelisah atau marah-marah. Teknik ini bisa diterapkan dalam semua situasi ketika kita mulai merasakan adanya emosi negatif. Jika saya mau Saya selalu mampu untuk tidak menuruti interpretasi otomatis yang menyeret saya pada emosi negatif yang berlarut-larut. Karena umumnya orang menyukai akronim, singkatan, untuk memudahkan mengingat langkah-langkah, maka saya akan menggunakan akronim juga untuk membantu pembaca mengambil kembali kendali interpretasi atas kehidupan kita sehari-hari. Akronim ini saya temui di internet, tetapi tidak diciptakan oleh stoicisme. Langkah-langkah yang bisa diambil saat kita mulai merasakan emosi negatif, mau mengamuk, sedih, baper, frustrasi, putus asa, dan lain-lain, dapat disingkat menjadi STAL, STOP, THINK, dan Assess, RESPON. STOP, BERHENTI Begitu kita merasakan emosi negatif, secara sadar kita harus berhenti dulu. Jangan terus larut dalam perasaan tersebut. Anggap saja kita berteriak, time out di dalam hati cara ini bisa mulai dilatih di semua emosi negatif begitu mulai terdeteksi seperti takut khawatir marah cemburu curiga stres sedih frustrasi dan lain-lain walau mungkin terdengar aneh atau mustahil untuk menghentikan emosi yang selama ini muncul begitu spontan menurut pengalaman saya ini sangat bisa dilakukan semakin sering dilakukan kita akan menjadi lebih efektif melakukannya Ting dan ases, Dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir. Memaksakan diri untuk berpikir secara rasional saja sudah mampu mengalihkan kita dari kebablasan menuruti emosi. Kemudian, mulailah menilai, ases, apakah perasaan saya ini bisa dibenarkan atau tidak. Apakah kita telah memisahkan fakta objektif dari interpretasi, value judgment kita sendiri? Menggunakan filosofi teras, Cara kita menilai adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah emosi saya ini terjadi karena sesuatu yang di dalam kendali saya atau di luar kendali saya? Contoh, terkena macet yang tidak biasanya. Ini di luar kendali kita, kenapa gusar? Toh ngamuk-ngamuk tidak bisa mengubah situasi. Mau meeting, ketinggalan file, dokumen penting. Oke, okay, kita bisa kesal sama diri sendiri karena teledor, sesuatu yang ada di bawah kendali kita. Tapi. Saat ini, situasi sudah terjadi. Jadi, daripada marah-marah pada diri sendiri, alihkan untuk mencari solusi. Ketemu teman yang sudah lama tak berjumpa, tanpa basa-basi dia langsung teriak, g i l -E, e e lo gemukan m a a t Eh, lo gemukan apa hamil di luar nikah? Kata-kata ini secara objektif ya hanya kata-kata, tetapi interpretasi ini sengaja menghina saya, sudah datang dari pikiran kita sendiri. kemudian Kita tidak bisa mengendalikan congor orang lain, jadi mau berharap apa? Berharap semua orang bisa tahu mana sapaan yang sopan atau tidak. Ini tidak realistis. Juga ada kemungkinan dia benar-benar tidak mengerti etiket, dan kalau tidak tahu, artinya dia tidak tahu kalau yang dilakukannya tidak patut. Kita bisa memberitahu dia dengan baik-baik, kalau mau. Nanti kita akan membahas nasihat praktis stoicismu dalam berurusan dengan manusia-manusia lain yang kerap dirasa menjengkelkan permintaan dari atasan yang dirasa menakutkan. Misalnya, dari pengalaman saya pribadi, diminta untuk berbicara di depan ratusan orang. Rasa gentar yang mendadak muncul kemudian saya analisis. Ternyata, saya gentar karena takut membayangkan saya gagal, irasional karena belum terjadi, dan takut orang lain menganggap penampilan saya buruk, irasional karena opini orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Saya juga gagal memisahkan antara fakta objektif Berbicara di depan banyak orang dan interpretasi pribadi saya akan mempermalukan diri sendiri. Sesudah melakukan ting dan ases ini, saya pun berangsur lebih tenang dan bisa menerima tugas dari atasan. Dari pengalaman saya, sekadar berusaha melakukan ting dan ases saja sudah cukup untuk menahan laju emosi jiwa yang sedang membuncah, karena yang kita lakukan adalah menginterupsi emosi yang selama ini bablas seperti gerbong kereta lepas. Dalam ting dan ases Sebenarnya kita sedang memisahkan detah diri kita dari sekadar orang yang terbawa perasaan menjadi pengamat pihak ketiga yang berkepala dingin. Dicoba deh. Respon. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional dalam mengamati situasi. Dan, semoga saat ini, emosi sudah sedikit turun, barulah kita memikirkan respon apa yang akan kita berikan. Respon bisa dalam bentuk ucapan atau tindakan. Karena pemilihan respon tersebut datang sesudah kita memikirkannya situasinya baik-baik, diharapkan ucapan dan tindakan respon ini adalah hasil penggunaan nalar, rasio yang sebaik-baiknya, dengan prinsip bijak, adil, fair, menahan diri, tidak terbawa perasaan, emosi, dan berani, kourai. Kerangka STAR ini menurut saya bisa dipakai di situasi apapun. Apapun, tidak ada situasi yang terlalu berat sampai kita tidak mampu mengendalikan interpretasi pribadi. Kapan kita tahu kita harus melakukan STAR? Begitu kita mendeteksi adanya emosi negatif dalam setiap situasi yang dihadapi. Sekolah, pacaran, karir, bisnis, keluarga, jalan raya, rasanya tidak ada skenario hidup apapun yang tidak bisa merasakan manfaat kerangka STAR ini. Mulai dari keputusan kecil, misalnya panik melihat sel sepatu di mal, interpretasi otomatis yang harus dilawan, aduh kapan lagi ada sel seperti ini? Walaupun gue gak butuh sepatu ke-200, sampai keputusan besar, misalnya diajak menikah masih muda, sampai peristiwa hidup yang mengguncang kita, misalnya PHK atau kematian mendadak keluarga dekat. Memberikan diri kita kesempatan untuk berpikir rasional hampir selalu lebih baik dibandingkan dengan terus-menerus membiarkannya ditarik ke sana-sini oleh emosi. Dalam diskursus, Epictetus berkata, jangan biarkan peristiwa yang ada di depanmu menggoyahkan dirimu. Katakanlah. Kepada peristiwa, kejadian itu, tunggu dulu, biarkan saya memeriksamu sungguh-sungguh. Saya akan mengujimu terlebih dahulu. Bagi saya ini adalah teknik STAR di atas. Hampir 2000 tahun yang lalu Epictetus juga mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa menilai, apalagi bertindak atas apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa dianalisis terlebih dahulu. Mungkinkah seseorang mampu bersikap sangat rasional di setiap detik, di setiap kesempatan? Stoisisme mengerti sifat dasar manusia yang memiliki emosi dan perasaan yang bersifat refleks. Dan ini manusiawi. Sebagai contoh, ketika kita sedang berkendara tiba-tiba disalip ibu-ibu naik skutik yang menyalakan lampu sen ke kiri, tetapi bermanuver ke kanan, pasti ada reaksi spontan kaget dan mungkin marah. Atau, ketika kita sedang sendirian di rumah di malam hari dan tiba-tiba terdengar suara dari loteng. Reaksi pertama yang terpikir mungkin takut. Bulu kuduk merinding, dan berpikir ada setan lagi mampir. Stoisisme menerima impresi dan reaksi spontan ini sebagai sifat manusiawi yang wajar. Tantangannya adalah, apakah kita akan membiarkan representation awal ini terus berlanjut? Gue dizolimi ibu-ibu skutik, atau ada setan di L-O-T-E-E-N-G-G-G-G, tahu kita bisa menghentikannya, memeriksa pikiran kita sendiri, dan kemudian mengambil respons yang lebih baik, sabar. Pengendara sembarangan ya ada di mana-mana, saya yang musti waspada, atau mungkin ada penjelasan lain untuk suara di loteng, gak harus setankan. Bisa aja maling, kucing, atau genderuwo. Teknik STAR membutuhkan kemampuan deteksi dini emosi negatif agar kita bisa segera sadar dan menghentikan rantai pikiran buruk seawal mungkin. Kita bisa menjadikan disiplin STAR ini kebiasaan sehat. Pada awalnya pasti terasa menantang apalagi jika selama bertahun-tahun hidup dengan emosi yang sangat reaktif dan spontan terhadap apapun yang menimpa hidup kita. Saat menulis buku ini, saya sudah menerapkan STAR selama kurang lebih 6 bulan, dan saya bisa katakan, semakin sering diterapkan semakin dia menjadi kebiasaan. Menurut banyak penelitian, kemampuan mental kita memang mirip dengan otot. Kebiasaan berpikir bisa dilatih seperti mengangkat barbel atau lari maraton, semakin sering dilatih. Maka semakin kuat. Jagalah senantiasa persepsimu, karena ia bukan hal yang sepele, tetapi merupakan kehormatan, kepercayaan, ketekunan, kedamaian, kebebasan dari kesakitan dan ketakutan, dengan kata lain, kemerdekaanmu. Epictetus, Discourses. Tentunya kita harus realistis bahwa teknik STAR bukan amunisi ajaib, magic bullet, yang mengatasi segala emosi kita. ...membuat kita selalu kalem luar biasa bagaikan tokoh Yoda di film Star Wars. Namun, minimal kita bukan bagaikan sekoci lepas yang pasrah mengikuti di bawah ombak kemana. Stoisisme mengajarkan bahwa interpretasi ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Dengan STAR, kita mulai berusaha memberikan dayung dan layar ke kapal kecil emosi kita... ...sehingga tidak semudah itu diombang ambing ke sana-sini. Seperti disinggung oleh Dr. Andris PKEJ, FAPM di bab 1, bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadap stres. Stres yang sama bisa menimpa dua orang, tetapi responnya bisa sangat berbeda, tergantung persepsi masing-masing individu. Bagi saya, inilah bentuk validasi dunia medis terhadap filosofi teras. Walaupun ilmu, psikologi dan psikiatri mungkin belum resmi dirumuskan di masa Yunani dan Romawi kuno, Para filsuf Toa sudah memahami bahwa peristiwa buruk, kondisi yang tidak menyenangkan, dan musibah adalah fakta hidup. Sang Buddha berkata bahwa hidup pada dasarnya penuh kesedihan, tetapi bukan itu semua yang membunuh kita, melainkan apa yang kita pikirkan tentangnya. Sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang memengeruhimu layaknya sebuah boneka. Marcus Aurelius Meditations kemampuan dan kemauan mengendalikan interpretasi semakin diperlukan di masa kini karena adanya temuan psikologi bahwa generasi milenial memiliki rasa berhak entitlement yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya Persepsi hak ini datang dari belief, kepercayaan bahwa saya lebih superior dari orang lain dan berhak mendapatkan hal-hal yang baik juga Dr. Joshua Groups yang melakukan riset bersama The University of Hampshire mengatakan Di tingkat ekstrim, Rasa berhak, entitlement adalah sifat narsis yang sangat merusak, menempatkan orang pada risiko frustrasi, tidak bahagia, dan kecewa akan hidup. Seringkali, hidup, kesehatan, bertambahnya usia, dan kehidupan sosial tidak memperlakukan kita seperti yang kita inginkan. Bertemu dengan batasan-batasan, hidup, ini sangat mengancam bagi mereka yang merasa berhak, entitled, karena tidak sejalan dengan persepsi mereka akan keunggulan mereka sendiri. Dr. Groups meneliti 170 kasus dan menentukan bahwa sebuah rasa berhak membawa kita pada siklus kekecewaan, kemarahan, perasaan negatif, dan kebutuhan terus-menerus bagi seseorang untuk meyakinkan dirinya bahwa dia istimewa. Untuk bisa melawan mentalitas ini, para pakar percaya bahwa seseorang harus belajar untuk lebih rendah hati, lebih bersyukur, grateful, dan menerima batasan yang dihadapi dan keterbatasan mereka sendiri. Membaca temuan di atas Saya makin yakin bahwa kata-kata Epictetus dan Marcus Aurelius sesungguhnya tetap relevan, bahkan 2000 tahun sesudah dituliskan. Rasa frustrasi dan ketidakbahagiaan kita sesungguhnya datang dari dalam pikiran kita sendiri, bukan dari realitas hidup itu sendiri. Good news-nya adalah pikiran kita sepenuhnya berada di bawah kendali kita sendiri. Melawan lebay. Bagai kan cenayang, para filsuf stoa juga sudah memberikan beberapa tips menghadapi kelebaian zaman ini. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita seringkali lebay, berlebihan, dalam menanggapi segala sesuatu, walaupun hal itu sebenarnya remeh. Kita marah-marah, ngomel, baper, mewek, dan lain-lain, untuk hal-hal yang tidak perlu. Di foto selfie kelihatan gemuk, lebay, berat badan naik 200 gram, lebay, gebetan ternyata sudah punya anak, lebay, nilai ujian anak hanya 97, padahal harusnya 100. Lebay. Gak mendapatkan tiket konser? Lebay. Seleb kawin lagi? Lebay juga. Padahal kenal juga enggak. Kenyataannya, media sosial menambah lagi kemungkinan kita menjadi lebay. Pertama, dengan mendistorsi persepsi realitas kita. Kebanyakan orang hanya mempost hal-hal yang indah saja di media sosial. Misalnya sepatu baru, HP baru, pacar baru, kafe baru, liburan baru, tas baru, rumah baru, istri baru, anak baru, dan seterusnya. Hampir jarang sekali yang mempost kemalangan, kemiskinan, kecerobohan, kebodohan dalam hidupnya. Saya belum pernah melihat ada yang menulis di akun media sosialnya, yeay. Saya hamil dan tidak tahu siapa bapaknya. Karena postingan orang-orang di media sosial selalu diseleksi, curetit, maka media sosial tidak memberikan gambaran realitas hidup yang seimbang, tetapi cenderung ke yang positif saja. Ini membuat kita mengira standar hidup yang normal, Harus selalu indah, sempurna, harmonis, dan ketika harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak enak sedikit, bagi kita ini sudah menjadi masalah besar. Yang kedua, menjadi lebay sangat difasilitasi oleh media sosial. Kita mudah memuji-muji dengan berlebihan hal-hal yang ada di media sosial, karena kita cukup memilih like, menaruh emotikon, atau menulis komentar dengan jempol kita. Tanpa kita sadari, lebay di jempol akhirnya bisa menjadi lebay di bibir dan pikiran. Sekarang, kita mengerti bahwa lebay di pikiran bisa membuat kita tidak bahagia. Filosofi teras membagikan beberapa pengamatan mengenai hidup untuk melawan fenomena lebay. Tidak ada yang baru di dunia ini. Selalu ingat bahwa ini semua telah terjadi sebelumnya, dan akan terjadi lagi. Plot yang sama dari awal hingga akhir, di tata panggung yang sama. Pikirkan hal ini, berdasarkan yang kamu ketahui dari pengalaman atau sejarah Marcus Aurelius. Meditations. Semua kejadian yang kita alami dan amati dalam hidup pada dasarnya sudah pernah terjadi, sedang terjadi lagi, dan masih akan terjadi. Di sini, tentunya Marcus Aurelius tidak membicarakan hal-hal yang bisa muncul dan hilang, seperti tren baju, Taylor Swift, atau teknologi smartphone, tetapi hal-hal yang berkenaan dengan perasaan manusia, yaitu patah hati, iri hati, sedih karena kehilangan barang, duka karena kehilangan anggota keluarga, terhianati, kehilangan teman tilangan harapan, Nafsubirahi, birahi, dan lain-lain, semua ini sudah dialami umat manusia selama ribuan tahun dan masih terus akan terjadi. Dalam perspektif waktu seperti ini, apakah hal-hal sepele dalam hidup ini perlu mendapatkan respon yang berlebihan? Mungkin jika Marcus Aurelius hidup di zaman sekarang, dia akan menegur kita, eh, biasa aja, k e, -E Ini hal biasa dalam hidup, gak usah lebay. Perspektif dari atas, view from above. Ketika kamu berpikir mengenai umat manusia, cobalah melihat hal-hal di dunia seolah kamu melihatnya dari ketinggian, Donald Robertson. Dalam bukunya Stoicism and the Art of Happiness, Robertson mengutip teknik yang pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Aurelius ini. Kita diminta mencoba membayangkan diri kita perlahan terbang ke atas dengan menumpang drone raksasa. Diawali dari problem kita sendiri, misalnya diputus pacar, diminta cerai, kemudian perlahan makin naik. Kita melihat orang-orang di sekitar kita, mondar-mandir dengan urusan dan kesusahan mereka sendiri. Makin naik, kita melihat kota tempat kita tinggal, dengan segala kompleksitas warganya dan permasalahannya. Makin naik, kita melihat Indonesia dengan segala permasalahannya, dari urusan korupsi, kerusakan hutan, kemiskinan, dan lain-lain. Terus naik, siapkan helm oksigen, karena kita akan melihat bumi yang bulat, beserta segala permasalahan dunia dari angkasa luar. Kemudian, tanyakan kembali ke diri kita, apakah sebenarnya masalah pribadi kita sungguh-sungguh sebuah masalah besar bila dibandingkan dengan dunia dan seluruh kehidupannya? Tidakkah drama yang sedang kita jalani sebenarnya tidak sebegitu istimewanya, sebuah debu di dalam keseluruhan perjalanan sejarah? Bandingkan dengan ancaman perang nuklir, misalnya. Yang menarik, teknik kuno ini ternyata dialami nyata 2000 tahun kemudian oleh para astronaut. The Overview Effect, efek melihat dari jauh, adalah nama untuk perubahan drastis yang dialami para astronot saat melihat bumi dari jauh di luar angkasa. Ketika mereka melihat bumi dari angkasa, maka muncul kesadaran betapa rapuhnya kehidupan, dan betapa kita semua umat manusia sesungguhnya saling terhubung, interconnected, di planet ini. Dalam artikel, Seeing Earth from Space is the Key to Saving Our Species from Itself, Melihat bumi dari angkasa adalah kunci menyelamatkan spesies kita dari diri kita sendiri oleh Becky Ferreira. Mantan astronot Apollo 11 Michael Collins berkata, Saya sungguh percaya jika saja para pemimpin bangsa-bangsa bisa melihat planet mereka dari jarak 100.000 mil, maka perspektif mereka akan berubah drastis. Semua akan terlupakan. Pada saatnya, kamu akan melupakan segalanya. Dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu. Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa-siapa dan lenyap dari bumi, Marcus Aurelius, Meditations. Jika pada akhirnya segala drama hidup kita akan dilupakan dan terlupakan, bahkan mungkin oleh kita sendiri, apakah sudah sepantasnya kita bersikap berlebihan terhadap sebuah peristiwa? Pada akhirnya, kita sendiri mungkin akan melupakan apa yang baru saja terjadi, orang-orang lain juga akan melupakannya, dan mungkin dalam 10, 25 atau 50 tahun lagi, semua ini akan terasa remeh dan biasa. Dengan menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang benar-benar istimewa dengan peristiwa hidup kita, baik dalam perspektif waktu, semua drama kita ini sudah pernah terjadi di masa lampau di seluruh dunia, dan akan terjadi lagi di masa depan, dan juga dalam perspektif seberapa pentingnya apa yang kita alami dibandingkan keseluruhan umat manusia dan hidup. Maka jika kita rasional, kita tidak perlu lebay di semua situasi. Kultus individu. Reaksi lebay juga bisa timbul terhadap individu. Misalnya, kita ngefans sekali pada selebriti, tokoh idola, termasuk pemimpin, bisa politik, agama, atau bidang lainnya. Kultus individu, rasa hormat berlebihan, timbul ketika kita mulai mendewakan seseorang, sehingga yang terlihat oleh kita darinya hanyalah yang baik-baik saja. Dia tampil bagaikan sosok yang sempurna. Kemudian, Ketika belakangan orang tersebut melakukan kesalahan atau tidak menunjukkan moralitas yang sesuai dengan ekspektasi kita, maka ada dua reaksi, yaitu penyangkalan, Daniel, kita menuduh itu semua pasti tidak benar atau patah hati menghadapi kenyataan. Di kedua respons tersebut, sebenarnya kita sudah lebay juga. Media sosial saat ini juga sangat memperbesar efek kultus individu, karena kita bisa... Mengikuti sepak terjang orang yang kita idolakan hampir 24 jam, 7 hari seminggu. Bagaimana stoicisme melihat fenomena kultus individu ini? Dengan kerangka dikotomi kendali, seharusnya jawabannya sudah jelas. Kita tidak seharusnya menggantungkan kebahagiaan pada kekayaan dan popularitas kita sendiri, apalagi pada reputasi orang lain. Pilihan-pilihan orang lain tidak berada di bawah kendali kita. Karenanya kita harus selalu siap menghadapi ketika orang yang kita idolakan ternyata mengecewakan kita. Tidak perlu lebay, gusar, menangis guling-guling jika kita selalu mampu mengingat bahwa kehidupan tokoh idola ada di luar kendali kita. The inner citadel, benteng di dalam diri. Di bab ini kita telah diingatkan oleh para filsuf Stoa bahwa perasaan kita tidak harus menjadi penumbang pasif yang dibawa dan ditentukan oleh kehidupan. Kita juga diingatkan bahwa semua rasa susah Khawatir, cemas karena peristiwa eksternal sebenarnya tidak datang dari peristiwa hidup itu sendiri, tetapi dari persepsi, anggapan, opini kita sendiri, dan ini sepenuhnya di bawah kendali kita. Ini adalah kabar gembira yang sangat penting, karena jika kita bisa mengendalikan persepsi dan pikiran kita yang selama ini bertanggung jawab terhadap semua emosi negatif kita, sesungguhnya rasa damai dan tenteram selalu bisa kita ciptakan tanpa harus menunggu hidup memperlakukan kita dengan baik. Mengendalikan emosi negatif merupakan tema yang cukup sering berulang di dalam teks-teks filosofi teras. Para filsuf Stoa melihat emosi negatif yang lahir dari opini, value Jackman sebagai sesuatu yang harus terus dikeluarkan dari dalam pikiran kita. Hal ini berkaitan dengan hidup yang sebagian besar berada di luar kendali kita. Bagi filsuf Stoa, hidup yang penuh ketidakpastian hanya bisa dihadapi dengan pikiran yang tidak terganggu emosi negatif. Pikiran yang tidak diganggu oleh emosi berkecamuk adalah sebuah benteng, tempat berlindung terkokoh bagi manusia untuk berteduh dan berlindung. Marcus Aurelius, Meditations Walaupun beliau adalah seorang kaisar dengan kekuasaan absolut atas ratusan ribu prajurit, bagi Marcus Aurelius tempat berlindung terkokoh adalah pikirannya sendiri. Di bab berikutnya, kita akan mendapatkan tip-tip praktis dari filosofi teras untuk membuat kita lebih tangguh dalam menghadapi hidup yang sulit. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Marcus Aurelius Meditations Intisari Bab 5 Manusia kerap kali disusahkan bukan oleh hal-hal atau peristiwa, tetapi oleh opini, interpretasi, penilaian, valuet judgment akan hal-hal atau peristiwa tersebut. Filosofi teras tidak memisahkan antara emosi dan nalar rasio. Emosi negatif dianggap sebagai akibat dari nalar, rasio yang keliru. Saat kita mengalami peristiwa hidup, seringkali ada penilaian otomatis yang muncul, dan jika tidak rasional, maka penilaian otomatis ini memicu emosi negatif. Kita memiliki kemampuan untuk tidak menuruti penilaian, value judgment otomatis tersebut. Kita mampu untuk menganalisis sebuah peristiwa, objek dengan rasional khususnya untuk memisahkan antara fakta objektif dari penilaian, opini subjektif kita. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dengan akronim STAR, Stopping dan Assess Respon, dapat dipraktikkan saat kita mulai merasakan emosi negatif. Kita juga bisa mengendalikan respon lebay terhadap segala hal dengan mengingat betapa remehnya masalah kita jika dilihat dari jauh, bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh baru di kehidupan manusia, dan pada akhirnya semua akan terlupakan oleh waktu. Lanjut part 7.